Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astainuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Hamma yahdillahu wa la mudillalah, hamma yudlil falaha tialah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Ayyuhannasi taqullaha mustata'tum. Wasmau waati ulaa Fa inna astakal hati kita Allah wahar al hadi hati Muhammadin saw. Wa sharal umuri mu wa kullah bin atin dolala. Surat Anisa An surat yang keempat ayat 32 sampai 33. poin yang C ayat dan riwayat yang berkaitan kemarin sudah diterangkan tentang perintah membagi harta warisan ada bagian masing-masing tidak usah iri melihat bagian yang lainnya sebutkan hadis dalam Soeh Bukhari dan Soeh Muslim mutafakun alaih sudah dibacakan sekarang nomor yang kelima ayat-ayat yang menunjukkan kesamaan laki-laki dan perempuan dalam kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-5. Auzubillahi <tuh> فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُبِيءُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا sawabam min intillah wallahu indahu husnul thawab fastajaba maka memperkenankan mengijabai lahum kepada mereka mereka siapa mereka yang berdoa sebelumnya itu kan ya ada beberapa doa yang dibaca oleh ulul albab <coughs> ayat-ayat sebelumnya ayat yang ke-100 91 92 93 94 itu Hai Ani bahwasannya aku Hai la udi aku tidak menyia-nyiakan amala amilin amalan orang yang beramal minkum dari kalian min zakarin wa unsah dari atau berupa yang beramal itu adalah zakarin laki-laki wa unsah dan perempuan. Ba'dukum min ba'din, ba'dukum sebagian kalian min ba'din dari sebagian yang lain. Faladina, maka orang-orang yang hajaru berhijrah mereka berhijrah wa ochriju dan mereka dikeluarkan diusir mintiaryhim dari kampung halaman mereka wa uzu dan mereka disakiti diganggu fisabili di jalanku Jalannya Allah. Wa qatalu dan mereka berperang. Wa qutilu dan mereka dibunuh. La ukafironna, sungguh aku Allah benar-benar akan menghapuskan anhum dari mereka. Sayyiatihim, dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka wala udkhilannahum dan sungguh benar-benar aku akan memasukkan mereka ke jannatin ke jannah-jannah kebun-kebun yang tajri mengalir mintah tiha dari bawahnya al-anharu beberapa sungai sungai-sungai tsawabam min indillah tsawabam sebagai satu ganjaran pahala min indillah dari hadapan Allah wallahu dan Allah itu indahu di hadapannya ada husnul tsawab sebaik-baik pahala sebaik-baik ganjaran Surat Ali Imran ayat 195 ini -19, sudah kita bahas dulu ya sudah lewat sekedar untuk menunjukkan bahwa ketika seseorang itu berbuat baik apakah dia baik dia itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan maka dia akan mendapatkan pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala artinya ini menunjukkan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal beramal dan dalam hal mendapatkan pahala Ketika seorang itu beramal, tidak dibedakan apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, maka dia akan diganjar dengan amalannya itu tadi. Tentunya bila amal itu dilakukan ikhlas karena Allah dan mengikuti cara Rasulullah SAW, kan gitu kan. Amal kalau mau diterima kan gitu, dilakukannya ikhlas karena Allah, caranya mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di sini dijelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal tidak disia-siakan, artinya akan dibalas sekecil apapun amalannya itu akan dibalas oleh Allah bahkan mithkal darroh ya wama iakmal mithkal darrotin khairan yarohu orang yang beramal walaupun seberat biji dia akan melihat balasannya, ya roh itu melihat balasan dari amalan itu tadi atau melihat amalannya itu sebaliknya kalau dia berbuat buruk walaupun mithqala dharroh juga akan melihatnya tentunya bila tidak dihapuskan atau tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat yang kemarin tentang pembagian warisan memang dalam Islam dibedakan antara laki-laki dan perempuan anak laki-laki itu bagiannya dua kali anak perempuan, gitu kan ya. Demikian juga dengan bagian anak laki, apa, saudara laki-laki nanti di kasus-kasus tertentu. Demikian juga dengan bagian bapak, dengan bagian ibu, bagian suami, dengan bagian istri, kan memang dua kali-dua kali. Tetapi dalam hal beramal, dalam hal beramal, masing-masing mendapatkan hak yang sama. Kewajibannya juga sama, kalau dia mau jalankan dapat pahala yang juga sama sesuai dengan amalannya itu. Tidak dibedakan ini karena sing poso lanang ganjaranene semene, sing poso wedok ganjaranene semene, berbeda tidak? Tidak begitu. Sama dalam hal itu. Demikian juga kalau berbuat salah. Berbuat salah, berbuat dosa, laki-laki atau perempuan sama saja tetap akan ditimpa atau dikenai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi tidak tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Memang dalam hal pembagian warisan atau dalam hal yang lainnya kalau kita lihat dalam hal kepemimpinan misalnya, karena Allah mengagaskan ar-rijalu ka'uwamu na'alan nisa, maka kepemimpinan itu harus dipegang oleh kaum laki-laki bukan masalah apa ya, karena memang ketetapan Allah seperti itu yang laki-laki jadi pemimpin walaupun mungkin dalam apa intelijensi barangkali ya IQ nya mungkin kalah dengan istrinya suaminya mungkin tidak makan sekolahan atau sekolah barangkali gitu ya istrinya makan sekolahan lulus bahkan dengan nilai apa itu cum laude atau summa cum laude lulus dengan pujian Bagaimanapun juga kalau, karena dia istri ya yang megang kepemimpinan kaum laki-laki yang laki-laki bukan yang perempuan gitu ini ditegaskan demikian karena memang Allah menciptakan kaum laki-laki itu sebagai kawamu terhadap kaum perempuan. Itu ya. Jadi kalau orang-orang yang mempropagandakan feminis kaum feminis itu kan mereka feminis itu tidak tidak hanya perempuan, laki-laki juga banyak itu. Jadi kaum feminis yang mereka mempropagandakan kesetaraan katanya, kesetaraan gender atau apa itu antara laki-laki dan perempuan, mereka mengatakan kalau laki-laki boleh memimpin lah, kenapa perempuan tidak boleh memimpin? Kalau laki-laki boleh jadi imam bagi laki-laki dan perempuan, mengapa perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki dan perempuan? Mereka mengatakan begitu. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu bahawa ketetapan Allah tidak demikian. Untuk masalah kepemimpinan memang dipegang oleh kaum laki-laki, gitu. Dalam masalah pembagian warisan juga laki-laki dua kali bagian anak perempuan, anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Tetapi dalam masalah beramal, beramal ibadah kaitannya dengan mendapatkan kesempatan ya, kesempatan untuk mendapatkan jannah, mendapatkan kebaikan Allah itu sama. Masing-masing punya hak dan kewajiban dan kalau dia menunaikan hak dan kewasip menunaikan kewajibannya maka dia akan mendapatkan pahala dari itu gitu ya, lah <tuh> kalau orang mendakwahkan, mempropagandakan feminisme itu mereka mengejar sampai ke tingkat itu, sehingga tidak boleh, orang kok menolak gara-gara dia perempuan, tidak boleh itu. Saya pemimpin apa, pemimpin partai, atau pemimpin negara, atau pemimpin golongan, atau pemimpin apa lagi, daerah dan seterusnya, oke lah perempuan nggak apa-apa, uang itu, anu ah, apa punya hak yang sama di mata hukum kata mereka begitu. Padahal tidak dalam hal itu memang berbeda. Jadi ada seorang cerita ini kepada saya dan beberapa orang yang lainnya. Ada orang laki-laki kaya, orang kaya, tapi dia ini lalu <tuh>. lulus SD, jadi ya karena lalu lulus SD dia tidak bisa baca buta huruf itu tapi orang kaya sangat kaya kalau, kalau, kalau kata orang ya gambaran kekayaannya itu dia punya apa punya sapi peternakan sapi jumlah sapinya 800 ekor itu ya sugih sapi 800 kan ya sugih dan dia juga punya apa punya sawah dan juga punya Seleapan beras itu kan, tapi herannya dia ini kalau hitung-hitungan itu risol, hitung hitungan duit itu bisa, tapi enak moco risol. Ini enak duit dia apusi risol, dia tahu. Mesti penghapus sih, tadia tahu gitu. Nah, terus ceritanya dia itu ngelamar seorang perempuan, lah perempuan ini kakaknya teman saya itu. Yang ceritanya teman saya kepada saya, kakaknya teman saya ini pinter banget itu. Kalau gambaran teman saya waktu cerita ke saya itu. Oh itu mochow kitab gundul diwalikwe so itu katanya gitu. Jadi untuk untuk menunjukkan pinternya gitu loh. Kitab wis gundul kayak diwalik sih san. Diwalik gini tuh si si mochow itu kata kata dia gitu. Terus teman saya ini orang apa di kuliah di UGM sana dia juga pintar tapi menurut dia saya sangat kalah kalau dibanding kakak saya itu. Kakak saya jauh lebih pintar daripada saya dia cerita gitu. Lalu terus oleh jadi karena saking pinternya orang ini tadi kalau biasa di pondok dia dikatakan sebagai lurah pondok gitu. Lurah pondok karena paling pinter sak pondok itu, di kakaknya ini Lah ketika lulus dengan nilai yang bagus, dia dilamar oleh si orang kaya ini tadi, laki-laki kaya ini tadi Terus si kakaknya teman saya yang perempuan ini gumun, kok iya bisa, kok iya enek, orang oh, lulus SD kok ngelamar aku gitu jadi dia itu pintere pol gitu ya. Pinter banget tapi di dipinang, dilamar oleh orang yang sangat bodoh itu wong lulus SD ora lulus gitu. Jadi SD ora lulus maca-maca baca latin ini ndak bisa, oleh apa-apaan maca Arab itu. Baca tulisan ini ndak bisa buta huruf. Nah, terus tapi dia istikharah dulu karena mau dilamar oleh seorang laki-laki tadi orangnya baik, bukan orang buruk. Tapi memang orang biasa ke masjid, orang baik, cuman itu tadi bodoh banget itu, jadi luar biasa kalau kata kita sangat jauh mungkin, kalau kata teman saya itu bandingannya koyo langit karo sumur sat <laughs> sumur sat-sumur bukan cuma sumur, sumur sat jadi jero banget, itu gitu terus dia istighoro konon menurut teman saya ini ketika istighoro itu ngimpinya cetoh banget cetoh banget itu artinya suruh nerima itu pinangan itu disuruh disuruh menerima itu kata kata teman saya enggak tahu ngimini pian enggak ngimim, cerita terus beberapa kali sampai kakak teman saya ini tak terima istikharah Bali mosok to istikharahne istikharahne sampai Bali terus betul-betul begitu jadi selalu yang dia dapatkan itu selalu terima terima terima gitu tidak ada ketengaran lain selain itu akhirnya diterima gitu. jadi ceritanya kemudian mereka berdua menikah ketika sudah menikah istrinya ini tanya kepada suaminya lah Laya, kamu itu kok yo wani-wani men ngelamar aku ke jano ngopo toh, gitu Kamu kan tahu, kamu itu ralu lulus SD, saya ini gadis berprestasi, gitu Orang-orang sak pondok itu tahu bahwa saya paling pinter sak pondok Tapi kok kamu malah ngelamar saya Terus suaminya itu cerita, selama ini saya itu dungo kepada Allah Dungo, terus ya Allah Apa, perkenankan saya untuk menikahi seorang perempuan yang pintar, gitu tujuannya apa tujuannya untuk membimbing saya belajar membaca sama moco Al-Fatihah karena dia tidak bisa baca Al-Fatihah ngomong moco apa tulisan latin wira isob ngomongnya moco Arab itu bisa, maka dia selalu datang ke masjid karena dalam madhab dia kalau sholat jamaah itu makmumnya tidak harus baca Al-Fatihah melu imame gitu. jadi dia tidak pernah sholat di rumah enggak pernah mesti sholat ke masjid dan tidak pernah telat gitu. tujuannya supaya Partai KI gandul 5 Mei gitu, jadi tidak tidak telat. Gitu. Akhirnya jadi niatan saya semangat gitu pokoknya saya berdoa kepada Allah Ya Allah perkenankan saya untuk menikahi seorang perempuan yang pintar tujuannya untuk mem, apa, me, me, me, mengajari saya supaya saya bisa baca, saya bisa baca quran bisa baca Al-fatihah, nanti saya bisa dapat beribadah dengan baik. Intinya membimbing saya untuk bisa beribadah dengan lebih baik lagi gitu. itu ceritanya. Nah, terus ini ceritanya berlanjut. Kemudian akhirnya ini punya anak, beberapa anak gitu. Lah, anak-anaknya subhanallah mengikuti mengikuti ibunya, pintar-pintar gitu anaknya itu. Jadi kata teman saya tadi keponakan dia berarti kan ya. Anak dari kakaknya itu ada yang sekolah sampai luar negeri sana, ada yang macam-macam itulah pintar-pintar. Di antara anak-anaknya itu ada satu yang bodoh gitu. Jadi di antara anak yang pintar-pintar tadi, ada satu yang bodoh dan dia itu dio, dio, diolok-olok oleh kakak dan adiknya saya itu piye gitu, liane dah pintar-pintar dia sampai hanya sampai tingkat SMP, SMP tidak lulus, karena tidak kuat. Gitu. Di Sinau SMP kira kuat, akhirnya keluar. Ketika, ketika keluar, tambah diolok-olok oleh oleh kakak dan adiknya. Wah, saya ini sini-sini, in liane dah sarjana, ada yang S2, ada yang sampai keluar negeri, kamu kok cuman tingkat SMP saja terus dia susah anak tadi susah lalu dinasihati sama bapaknya le kowe iki yen dak lulus SMP ki rasah susah le nek kakakmu kakakmu dan adik-adikmu itu pinter-pinter yo kuwi turunan ibumu ibumu ki pinter itu dadi do pinter-pinter itu ibumu ha yen kowe iki turunanne aku gitu. Kamu itu anak saya, gitu, jadi kamu turun anak itu jadi ya enak sing pinter, enak sing bodoh, tapi kamu ndak usah khawatir, sudah. Pokoknya, kata bapaknya tadi ini saya ingin menjelaskan ya, bapaknya itu cuma bilang begini, bapak itu tidak nuntut banyak-banyak, pokoknya kamu jadi anak yang soleh, solehah, terus mati melebus warga, itu saja yang saya inginkan. itu. Terus rasa hakeh-hakeh, terus kita woi, terus perkara wengkawar nyambut gawe apa, apa. terserah Allah, tapi yang penting kamu itu yakin kepada Allah beribadah kepada Allah nanti mati masuk surga itu ditanamkan kepada anak-anaknya dan subhanallah ternyata setelah apa terbukti gitu ya beberapa waktu kemudian yang bisa meneruskan perusahaan ayahnya tadi kekayaan ayahnya justru salah anak yang lulus SMP tadi lia-lianya raso tapi dia yang yang dianggap bodoh oleh orang-orang yang lainnya tadi dia justru bisa meneruskan ketika bapaknya meninggal beberapa waktu kemudian bapaknya meninggal yang menggantikan posisi bapaknya dalam mengurusi hartanya itu justru anak yang ini tadi saya ingin menunjukkan bahwa bagaimanapun pintarnya seorang perempuan dan bagaimanapun bodohnya seorang laki-laki dalam hal intelijensi tadi ya dalam hal apa istilahnya kependidikan tapi toh yang pegang kepemimpinan tetap laki-laki walaupun si laki-laki ini diajari oleh istrinya, istrinya ngajari tapi kendali kepemimpinan dipegang oleh suaminya bukan oleh istrinya gitu. Jadi ketika dibalik ketika istri yang pegang kendali maka nanti akan jadi keburukan. Itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan beruntung la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Kan gitu ya. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Jadi saya ingin menunjukkan di sini bahwa dalam hal kepemimpinan rumah tangga atau yang lebih luas lagi memang yang ditunjuk, yang ditetapkan oleh Allah itu kaum laki-laki tentu tidak semua laki-laki terutama dalam hal yang lebih besar ya, bukan keluarga kalau keluarga ya tidak bisa tidak ya suami itu kalau istri ingin memperbaiki keadaannya istrinya ngajari suami bagaimana caranya tapi tidak kemudian menga mengambil alih kepemimpinan sudah, weh bagianan weh weh ini orang isah apa-apa, weh bagian isah-isah weh saya sahar umbah-umbah. Aku sing pegang jangan, nanti rusak gitu. Rasul yang mengatakan begitu dan kita percaya bahwa Rasul tidak pernah bohong gitu. Sehingga dalam hal itu dan Allah juga menegaskan ar-rijalu kaumun minan nisaa Dalam kaitan itu kan ee, apa? kepemimpinan itu tetap dipegang oleh kaum laki-laki, tetapi sekali lagi tidak dengan mengatakan bahwa mesti semua laki-laki itu mengalahkan perempuan dalam hal kecerdasan, tidak. Justru terbukti bahwa sebagian perempuan itu lebih cerdas daripada laki-laki, iya tapi untuk kepemimpinan kepemimpinannya tidak dipegang oleh mereka. Dalam hal-hal yang lainnya, dalam hal beramal, dalam beramal soleh, usaha untuk mendapatkan jannah, itu semua sama. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa aku melihat jannah, maka sebagian besar isinya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan aku melihat neraka, aku melihat ternyata sebagian besar isinya adalah kaum wanita, itu bukan karena wanitanya mereka masuk neraka itu bukan karena rasul kemudian menjelaskan bagaimana apa yang terjadi ya Rasulullah karena mereka itu kafir yakfurna mereka itu banyak kafir orang-orang wanita itu lalu para sahabat bertanya ya Rasulullah apakah mereka kafir kepada Allah rasul menjawab tidak yakfurnal khair, yakfurnal asir kan gitu kan mereka itu mengkafiri kebaikan dan mengkafiri keluarga maksudnya suami dijelaskan oleh Rasulullah di hadis yang lain bahwa ketika suaminya berbuat baik kepada dia banyak kali sekian banyak sekian tahun sekian puluh sekian ratus kebaikan kemudian berbuat buruk satu kali saja maka istrinya mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik kotu sama sekali gitu ya mengatakan begitu itu namanya yakfurnal -yak khair yakfurnal asir jadi ada sebabnya mengapa kok masuk neraka itu Bukan karena wanitanya, bukan Tapi karena sebab ini tadi Kalau sebab ini tidak dijalankan ya tidak akan masuk neraka Kan gitu Ini saya ingin menunjukkan bahwa Hadis-hadis e, yang seperti itu bukan untuk menunjukkan wanita neraka Bukan begitu, tetapi Wanita yang seperti ini yang yakvurnal khair, yakvurnal asir Inilah yang kemudian menjerumuskan dia ke dalam neraka Bukan karena wanitanya tapi karena perbuatannya Kan gitu Demikian juga halnya dengan itu, banyak orang fakir yang masuk ke dalam jannah Bukan karena fakirnya dia masuk ke dalam jannah bukan. Karena dia lebih dekat kepada Allah, bersabar dengan kefakirannya. Terjauhkan dari maksiat karena kefakirannya itu. Gambarannya begini, kalau orang kaya, karena dia punya uang, dia punya apa yang dia inginkan, maka dia bisa membeli kesenangan yang dia inginkan. Tapi kalau orang fakir, orang miskin, terpaksa tidak bisa. Keterpaksaan inilah yang justru menyelamatkan dia Gitu kan ya, mau maksiat Oh itu kenapa lah oh, Raiso bayar, akhirnya Jadi tidak berbuat maksiat Jadi bukan karena fakirnya, bukan karena Miskinnya, tapi karena perbuatannya Sebenarnya, kan gitu ya, kembali ke sini Jadi oleh karena itu Kita mestinya menempatkan diri kita pada tempat Yang se -se Selayaknya, atau tempat yang Benar, bagi kaum laki-laki Para suami, pimpinlah rumah tangga anda itu rumah tangga kita itu dengan kebaikan tidak dengan keburukan karena juga ada orang yang mengatur rumah tangga ya dengan cara yang buruk tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikutilah Rasul Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli ini alikum berarti lini saikum di bagian hati sebegitu ya sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarga kalian atau kepada istri-istri kalian wa ana khoirukum li ahli dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. artinya kalau kita ingin mencontoh ingin berbuat baik kepada keluarga kita lihatlah Nabi bagaimana Nabi di dalam memimpin keluarganya kan gitu itu yang paling baik teladan bagi kita sebaliknya Nabi juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang ada istri-istri mengeluhkan tentang eh, ke apa istilahnya kekejaman suami mereka terhadap mereka Nabi Rasul mengatakan saksikanlah bahwa mereka itu bukan orang-orang yang baik suami-suami yang seperti itu yang bersifat kejam, diktator atau apalagi kepada istrinya me, me, me, menindas istrinya. Itu bukan orang yang baik, tapi yang paling baik, jujur yang paling baik kepada istrinya. Gitu ya. Jadi walhasil well, kembali ke sini kalau Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang beramal baik laki-laki dan perempuan, maka marilah kita sekarang ini beramal, humpung sudah mendekati bulan Ramadhan kurang lebih sekitar satu minggu lagi kurang lebihnya akan masuk ke bulan Ramadhan Insya Allah maka tingkatkanlah amalan, perbanyaklah amal, karena amalan itu penting bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah amal saja itu tidak cukup, sudah dibaca kemarin ya orang tidak masuk jannah karena amalannya, tapi ketika orang beramal Allah kemudian merahmati dia, mengharuniakan rahmat, lalu Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Masukkannya bukan karena amalannya ansih, tapi lebih kepada rahmat Allah. Lah rahmat Allah itu didapatkan dengan orang beramal, begitu. Beramal, sampai pada tataran tertentu, lalu Allah merahmati dia, menyayangi dia, memberikan rahmatnya, lalu Allah memasukkan dia ke dalam jannah. itu begitu yang terjadi. Maka orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang terusir dari rumah, dari kampung halaman mereka, dan mereka disakiti di jalanku, jalan Allah, mereka diganggu, mereka disiksa, mereka disakiti di jalanku, dan mereka mau berperang, bahkan terbunuh di medan perang, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Sebagaimana kita tahu, orang yang mati syahid itu masuk jannah bila hisab wala adab tanpa hisab, tanpa azab. Saat tidak punya utang saja ya. Mati syahid, mati berperang membela agama Allah, lalu dia bersih dari utang, tidak punya utang, langsung masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Dosa-dosa yang pernah dia lakukan dihapuskan semuanya. Wis, langsung jalan tol itu, langsung masuk ke dalam jannah tanpa ada pemeriksaan lagi. Itu begitu, ya. itu kalau orang mati syahid, maka di sini dikatakan walau udkhilana hum jannatin tajri Minta tihal anhar aku akan masukkan mereka benar-benar ke dalam kebun-kebun surga-surga yang mengalir di bawahnya itu beberapa sungai sebagai balasan dari Allah sawaban min indillah orang yang beriman kepada Al-Qur'an orang yang beriman kepada janji Allah maka ketika dia di tawari atau diiming-iming dengan janji Allah maka dia akan yakin Keyakinan itu akan menjadikan dia akan beramal dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu Manusia kita sekalian ini, kita kan beramal, berbuat itu kan berdasarkan keyakinan kita Kalau kita meyakini sesuatu, maka kita akan beramal untuk itu Maka orang beriman, dia yakin dengan balasan Allah Sehingga ketika balasan Allah ditawarkan kepada dia untuk beramal sesuatu Maka dia akan jalankan amalan itu, kan gitu Karena yakin tadi Yakinan itu mendorong dia untuk beramal Mengapa kok kita mau datang ke masjid, mengapa kok tidak seolah di rumah saja Karena kita tahu ada janji Allah untuk orang-orang yang mau berjamaah di masjid Ada pahala yang disediakan Allah Ketika orang beriman dengan pahala itu yakin maka dia akan berangkat juga Walaupun mungkin berat untuk bagi dia apalagi kalau rumahnya jauh dari masjid Itu Di zaman Rasul itu ada orang Bani Salimah namanya Yang rumahnya paling jauh dari masjid sehingga mereka ingin pindah ke dekat masjid, kebetulan ada tanah di dekat masjid, enggak tahu dijual atau enggak ditempati gitu, Bani Salimah ini mau pindah ke dekat masjid. Maka Rasul menasihati mereka, Bani Salimah, maka nakum tuktap atharukum, maka nakum tuktap atharukum, gitu kan ya. Bani Salimah, tetaplah kamu di tempat kamu, tempat kalian, jangan pindah, tuktap atharukum, akan dicatat itu, bekas langkah-langkah kalian itu akan dicatat oleh Allah. Jadi, Jauhnya kalian dari masjid itu, jalan kalian ke sini itu dicatat oleh Allah sebagai pahala, maka jangan pindah. Kalau pindah rugi, ruginya pahalanya jadi berkurang. Nah karena di Nabi begitu mereka manut, sudah kalau gitu kami tidak pindah. Kami tetap di rumah kami saja, tetap ke masjid tapi walaupun jauh, supaya dapat pahala yang lebih besar. Itu keyakinan, mendorong orang untuk berbuat seperti itu. Keyakinan itu pula yang mendorong para sahabat dulu mereka sampai mau mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya untuk kejayaan Islam ini. Kan gitu. keyakinan itu yang menggerakkan mereka. Ketika Amr bin Jamuh, Amr bin Jamuh itu seorang sahabat Nabi yang dia ikut berperang kemudian terluka kakinya akhirnya dia pincang. Gara-gara terluka tadi, kakinya cacat jadi pincang dan dia sudah tua. Maka ketika ada panggilan perang untuk yang kesekian kalinya dia mau berangkat istri dan anaknya anak-anak itu mencegah bapak-bapak ini orang cacat bapak orang cacat sudah bapak kena uzur dapat uzur dari Allah tidak usah ikut berangkat perang biar kami saja anak-anaknya yang laki-laki ini biar kami saja yang berangkat berperang bapak di rumah saja karena toh bapak kena uzur dapat uzur dari Allah ma'zur bisa, bisa tidak ikut perang tidak tidak pasti berperang karena cacat maka Ammar bin Jawa mengatakan nak apa kamu tidak baca ayat Allah itu in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah berangkatlah kalian khifafan dalam keadaan ringan wa thiqalan dan dalam keadaan berat dan ber kamu di jalan Allah dengan harta dan diri kamu ini ayat loh Nak ayatnya mengatakan begini loh saya kok saya berat memang berat saya pincang saya cacat iya tapi ini in firu khifafan wa thikolan. berat ringan maupun berat saya berangkat kalau gitu dia mengatakan, Wallahi dengan pincang saya ini, saya bertekad untuk mendapatkan jannah. Itu kata Amr bin Jamuh. Akhirnya dia berangkat berperang bersama anak-anaknya, sampai menyerang musuh, sampai berperang dengan dahsyatnya. Akhirnya dia terbunuh sebagai syahid. Itu Sampai ketika dia mati di medan perang, unta yang dia naiki, unta apa kuda yang dia naiki itu, ketika dia di di panggul jasadnya itu dibawa ke atas unta kemudian diajak balik untagnya diajak balik ke Madinah tidak mau bergerak untagnya itu dia menghadap ke arah medan perang gitu dibalikkan kau mulai perah gelum tapi ketika dibalikkan ke arah sana ke medan perang dia jalan mau jalan itu akhirnya orang-orang eh, mengatakan ini orang unta on, ini karena memang sudah satu dengan menyatu dengan tuannya dia tidak mau balik ke Madinah akhirnya dia jasadnya Amr bin Jahm itu dimakamkan di medan perang itu juga gitu tidak dibawa pulang ke Madinah untuk dimakamkan di Madinah. Itu begitu. Keyakinan itu pula yang menggerakkan para sahabat yang lainnya untuk berjuang fi sabilillah dengan harta dan jiwanya. Ketika ada seseorang sedang makan beberapa kurma dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi bila saya maju ke hadapan musuh sana, terus saya menyerang musuh, terus saya terbunuh ya Rasulullah? Apa yang terjadi?" maka kata Rasulullah kamu di jannah. Kamu akan masuk jannah kalau kamu melakukan hal yang seperti itu. Maka kata dia, kemudian dia membuang beberapa kurma yang masih dia pegang, dia buang, kemudian dia lari dengan kudanya menerjang musuh sampai akhirnya dia terbunuh sebagai syahid. Kata dia, terlalu lama saya kalau menunggu selesainya kurma ini saya makan. Padahal cuma tinggal beberapa butir saja. Makan paling beberapa beberapa menit, 1 2 menit selesai. Menurut dia terlalu lama. Ini sudah jannah ada di depan saya. Saya tak berangkat untuk segera masuk ke dalam jannah Itu yang mereka kerjakan, itu yang mereka yakini Jadi tinggal kita sekarang ini, kembali ke kita Kita yakin apa tidak dengan balasan yang Allah janjikan ini Nek nah, kita yakin, maka amalan kita akan menunjukkan keyakinan kita itu Yang amalan kita tidak sampai ke situ, berarti kita kurang yakin Akui saja bahawa kita kurang yakin Ya yakin ini orang-orang keyakinan para sahabat itu, gitu loh kalau yakin ini saya kita akan ber, berlomba-lomba untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Yakin bahwa ketika orang mendapatkan apa belajar din, belajar Al-Quran, belajar Al-Hadis dengan sungguh-sungguh itu kan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka orang kan sungguh-sungguh tenanan, gitu. Oraisop oh, sinau, angel tetap sinau gitu. Nenek-nenek, kangenan, oh, aku angel banget untuk mojo. Wah oh, Arab kok gundul gitu. Arab gondrong, gue ngaku rasamocoh, pamannya gundul. Gitu. Ya belajar, sinau, na'u Oh reisok, meneh lo gitu Apa kita kalah toh sama orang barat Saya mau ngasih contoh sedikit ya Cuman ini orang bukan orang Islam Dulu itu ada orang namanya uh, Apa namanya Wright Wright brothers, Wright bersaudara Ada Oliver, ada Wil, Apa namanya uh, Wilbur ya, dua, dua, dua, dua orang Ini mereka itu mengamati burung amati burung enak Mano kok iso mabur gitu kok menung soal iso mabur saya ber, ber, ber, berpikir gimana caranya supaya manusia itu juga bisa terbang akhirnya mereka melakukan banyak sekali apa eh, eksperimen percobaan awalnya mengguguh gawe suwiwi suwiwinan itu guys suwiwi konduhur ya usyaki mabur mabur, terus mabur ya tentunya nggak bisa kan melawan manusia Nga Yeswiwi mencolot dari tempat yang tinggi jatuh ceklek gitu, ceklek sikile, udah tambah nih tambah nih nanti berpikir lagi gimana caranya supaya manusia itu bisa terbang akhirnya dia melakukan eksperimen ratusan kali sampai untuk eksperimen yang ke-100 sekian kali, ke-100 berapa kali itu mereka bisa menerbangkan pesawat terbang pertama di dunia yang cuma terbang kira-kira beberapa ratus meter dan cuman sekitar setengah meter dari permukaan tanah itu tutup pesawat terbang pertama di dunia jalan itu berwarna itulah kemudian menandai awal dari pembuatan pesawat terbang di dunia ini jadi orang punya keyakinan, pokoknya aku bisa caranya, bimbuh, pokoknya belajar lagi, belajar lagi, terus begitu tidak pernah gagal, tidak tidak pernah bukan, tidak pernah gagal, tidak pernah putus asa di dalam menjalankan itu, akhirnya toh mereka bisa melakukan hal yang seperti Itulah apalagi kita dengan keyakinan kepada janji Allah yang seperti itu maka mari kita bekerja kita yang di rumah di kampung-kampung kita mungkin ada orang-orang belum paham Din kita berusaha saya ini didakwai satu persatu diajak kepada kebaikan satu persatu orang gelem esok balen ini masa kita kalah dengan Rasulullah yang datang kepada Abu Lahab lebih dari 70 kali. Datang kepada pamannya untuk masuk Islam dan terlalu ditolak berkali-kali dan ditolak terus. Tapi 70 kali Rasulullah datang kepada Abu Lahab untuk mengajak mengajak pamannya ini masuk ke dalam agama Islam. Itu seperti itu. Nah, kita berusaha mengajak mereka ditolak sekali sudah. Wah kapauahul malah tolak. Besok balik ini neh. Kapan ulangi lagi untuk mengajak kepada mereka kepada kebaikan ini. Begitu dan seterusnya supaya kita mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Gitu ni? Okay? Demikian juga kalau mungkin ada anak-anak kita, bapak-bapak punya anak, punya istri yang mungkin belum menjalankan din, ya diajak, gitu. diajak dengan baik-baik, dengan adab, dengan cara yang baik, sambil dido didoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin istri kita belum menutup auratnya dengan sempurna, barangkali begitu, barangkali ada gitu ya, kita doakan kepada Allah sambil kita nasihati dengan baik ya dinasihati terus dan didoakan terus kepada Allah ada anak-anaknya yang mungkin tidak bisa atau kurang menghormati orang tuanya lah ya kita ajari mereka bagaimana seharusnya berumat kepada orang tuanya bagaimana seorang anak itu berkewajiban berbakti kepada orang tuanya diajari seperti itu gitu loh ya supaya kita nanti ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita punya jawaban ya Allah sudah saya lakukan perintahmu ya Allah sudah saya ajari mereka dengan baik, sudah saya sampaikan kebaikannya kepada mereka tapi sebagian dari mereka menolak sudah saya serahkan kepada engkau ya Allah yang jelas saya sudah menunaikan tugas saya ini atau sebaliknya sekarang anak kepada orang tuanya anak-anak masih punya orang tua, orang tuanya belum mau pada agama ini tidak mau menjalankan dini dengan, dengan baik, disampaikan dengan cara yang baik Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu berdakwah kepada orang tuanya, ini gitu ya, dakwah kepada orang tuanya, sampai diusir oleh orang tuanya, toh Nabi Ibrahim tetap mengatakan baik kepada orang tuanya ketika itu. Jadi artinya, sampaikan kebaikan ini kepada siapa saja, karena masing-masing dari kita punya kewajiban yang sama. Apa itu? Menyampaikan sesuatu yang kita tahu kepada orang yang belum tahu. Jangan biarkan mereka dalam kesesatan, karena kita, kalau kita biarkan mereka sesat, nanti kesesatan itu akan menjalar sampai ke rumah kita kalau kita biarkan umat ini buruk, umat ini tidak tahu din, maka keburukan itu tidak lama, tidak lama akan menjalar ke rumah kita karena kita tinggal di situ, tinggal di kalangan mereka, maka pertahanan yang terbaik adalah menyerang jadi kalau kita mau bertahan dengan din kita ini, kita serang mereka dengan dakwah kita sampaikan kebaikan ini kepada mereka supaya mereka jadi baik sehingga kita juga terselamatkan dari keburukan itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ksimlana min khasyatikama tahwulu bainana wa bainama asik wa min ta'atikama tubalikuna bihi jannatak wa minal yakini matuhawinu alayna musibatid dunia wa matikna bi asma'ina wa abshorina wa kuwatina ma'ah yaitana wa ja'al hulwaritha minna wa ja'al tha'rana ala man dhulamana wa ansurna ala man adana Wala taja'al musibatana fi dinina Wala taja'al dunia akbarahammina Wala mabla'al ilmina Wala tusallit alaina man la yarhamuna Wasallallahu ala muhammad wa ala ala muhammad Walhamdulillahi rabbil alami Jelahkan kalau mau mendengarkan tempat